orang yang terakhir buat Rina KDI ada satu tebang akhir 9 cerita ya hmm. yuk masih bareng bersama GRG Strong Bro Terima kasih remuk dan teman-teman semuanya yang sudah hadir. Matur sembah nun ya, tetap jaga damainya ya. Tiga lagu di session yang kedua mas.